Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalatin finnar Ibu-ibu yang dimulia Allah Pada Sore hari ini kita akan Mengkaji Satu kitab yang berkaitan dengan masalah Larangan Larangan Yang Allah dan Rasulnya Melarang kepada Para wanita Judulnya Dari buku ini yaitu <tuk> Salahunah Nahyan Syara'iyan Linnisa Ada 30 larangan Syariat bagi wanita Yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim Yang saya akan sampaikan pada Kajian kita kali ini Tidak seluruh dari larangan itu akan ya, Tetapi Sebagian Yang Allah dan Rasulnya melarang Kepada wanita Agar wanita ini tidak melakukan perbuatan itu dan setiap larangan yang Allah dan Rasulnya larang kepada wanita atau kepada laki-laki maka dia berusaha untuk menjauhkan larangan itu dan tidak boleh lagi dia mengerjakan karena setiap larangan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentunya mempunyai akibat akibat di dunia dan juga akibat di akhirat kalau dilanggar sedangkan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayuhaladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian kalau ada perselisihan Allah katakan lagi dalam ayat. Fainta naza'atum fi syai'in farudduhu illallahi wal rasul. kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wahsanu wa ta'wila. Dan jika kamu berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, arti kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Sunnah. Yang demikian itu yang terbaik dan sebaik-baik tafsir. Dan kita diperintahkan juga, di dalam ayat Al-Quran, kita wajib taat kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Uh, Rasulullah s.a.w. Sebagai uswah kita, sebagai teladan kita, dan Rasulullah diberikan wewenang untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, dan kita diwajibkan untuk taat kepada Rasulullah, dan taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman: "Wahai uta Rasulah, fakadat Allah, waman taullah, fumar sallnaak alaihim hafizah." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul Berarti dia taat kepada Allah Dan barang siapa yang berpaling kami tidak terus engkau Sebagai penjaga atas mereka Kemudian juga Di dalam ayat yang lain Di dalam surah Al-Hashr Surah yang ke-59 Ayat 7 Allah berfirman وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا nahakum anhu فَانْتَهُوا dalam surah Al-Hashr surah 59 ayat 7 dalam surah 59 ayat 7 Allah berfirman Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wataqullah innallaha shadidul aqab Wa ma atakumur rasul dan apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul takuzu maka ambillah. Wa manaha kumahan hupan tahu dan apa yang dilarang adalah kamu tinggalkan. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah kamu berhenti jangan lakukan lagi perbuatan itu. Wataku dan bertakwalah kamu kepada Allah. Inna Allah Ashadidul sesungguhnya Allah itu sangat keras siknya. Jadi apa yang datang dari Rasulullah maka kita wajib ambil wajib kita terima wajib kita laksanakan dan apa yang dilarang tidaklah kita tinggalkan artinya kita wajib hentikan perbuatan itu dan jangan kita langgar lagi perbuatan itu dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah itu syadidulayqab sangat keras siksanya kemudian dalam ayat yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya baik laki-laki maupun perempuan untuk taat kepada Rasulullah SAW dan mereka tidak boleh menyalahi sedikit pun dari perintah Rasulullah s.a.w. Karena orang yang menyalahi perintah Rasulullah s.a.w. Berakibat fatal. Artinya di dunia ini Allah akan berikan fitnah. Dan Allah akan memberikan azab kepadanya nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman. Di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur surah yang ke-24. Ayat 63. Dalam Surah An Nur, surah yang ke 24 ayat 63 Allah berfirman: "Faliyah zari'illadi neyukalifun an amrihi an fitnatun atau yusibahum azab alim. Maka hendalah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah SAW." Al tusibahum fitnah, yaitu akan ditimpa kepada mereka fitnah, atau yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Jadi seorang Muslim atau seorang Muslimah maka mereka wajib berhati-hati jangan sampai mereka menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau menyalahi perintah itu Mereka akan terkena fitnah Dan mereka akan disiksa oleh Allah Dengan azab yang pedih Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk taslim Artinya tunduk Kepada apa yang Allah dan Rasulnya putuskan Apakah Yang diperintahkan itu Dari apa-apa yang Wajib Atau yang dilarang itu Dari larangan-larangan yang haram Maka kita wajib melaksanakan perintah itu dan kita menjauhkan yang dilarang. Karena taslim ini sangat penting. Banyak kaum muslimin atau muslimat yang mereka mencari-cari hilah atau jalan supaya mereka bisa bebas dari beban syariat yang Allah dan Rasulnya bebankan dan justru dengan itu dia akan berakibat fatal. Artinya dia akan mendapatkan fitnah di dunia ini dan di akhirat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia kalau ingin selamat dan ingin masuk jannah, siapa saja? Apakah dia laki-laki atau wanita? Yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk jannah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, "Kullukum <tuh> ma diyadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian ditanya ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? <tuh> "Man 'afa ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka berarti dia enggan untuk masuk surga. Ada nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi setiap umat akan masuk surga tentunya bagi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kecuali yang enggan. Berarti orang yang tidak masuk surga itu yaitu yang enggan. Siapa yang gan itu? Yaitu orang yang durhaka Orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW Orang-orang yang melanggar apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW Orang-orang yang melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Karena itu setiap muslim dan muslimah dia wajib taslim Wajib tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya Dan di dalam Al-Quran juga berapa ayat Kita diperintahkan untuk taslim Artinya tunduk menyerah kepada apa yang Allah dan Rasulullah putuskan Dan terutama lagi kepada uh, Yang Allah berikan wewenang Rasulullah ini untuk menjelaskan Kita taslim kepada apa yang Rasulullah putuskan dalam satu hukum Kita wajib taslim Taslim itu artinya menyerah Tunduk taat Allah berfirman di dalam surah An-Nisa Dalam surah An-Nisa Surah yang keempat Ayat Ayat 65 Dalam surah yang keempat ayat 65 Allah berfirman Sala wa rabbika la yu'minuna hatta ma shajara bainhum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhaita wa taslima Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman demi rapmu mereka tidak dikatakan beriman Sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Semalaya jidu fi anfusim harajamim maqtaeita. Kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka rasa haraj rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan. Wa yusalimu taslima dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan bahawa ini perkara wajib, maka setiap muslim dan muslimah wajib melaksanakannya Kalau Allah dan Rasulnya memutuskan bahawa ini dilarang Bahawa ini perbuatan haram Maka kita juga wajib menjauhkan Dan kita berhenti, jangan melakukan lagi perbuatan yang haram itu Dan tidak boleh bagi laki-laki dan wanita untuk memilih-milih Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh pilih-pilih lagi Jangan mengatakan, kalau yang ini saya laksanakan, kalau yang itu tidak saya laksanakan kalau yang ini ringan untuk saya, kalau yang itu berat Jadi mengambil yang enak saja Kemudian yang lainnya ditinggalkan Dalam Islam tidak dibenarkan yang seperti itu Kewajibannya untuk taslim Dalam keseluruhan apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan Dan orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Mereka termasuk orang-orang yang sesat Dengan kesesatan yang nyata seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahzab Surah yang ke-33 Ayat 36 Dalam surah Al-Ahzab Surah 33 Ayat 36 Allah berfirman Wama kanali mu'minin Wala mu'minatin jika Qad Allah dan Rasuluh amran, ayakun lahmu alqiyarat min amrhum, wamayag sil lah, warasuluh, fakadzallatulah lamubina. Dan tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, maka tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Wahai ayah Allah dan Rasulnya, fakat dala dalaan mubinah dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak patut bagi mukmin dan mukminah. Jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, maka tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih. Dipilih yang enak saja. Adapun yang terasa menurut dia berat maka itu tidak dilaksanakan atau perbuatan itu yang dilarang itu mereka tidak mau tinggalkan yang seperti ini tidak boleh artinya kalau berupa perintah kita wajib laksanakan kalau berupa larangan maka kita harus berusaha bagaimana berhenti jangan sampai kita melakukan lagi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena kalau kita memilih-milih apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan Disebutkan dalam ayat ini Barang siapa yang durhaka Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia telah sesat Dengan kesesatan yang nyata Ibu-ibu yang dimaksana Allah Pada sore ini Kita akan bahas beberapa larangan Yang disebutkan Di dalam ayat Al-Quran maupun hadith Nabi SAW Yang masih banyak dilanggar Oleh kaum wanita Karena itu saya akan bacakan beberapa Larangan-larangan ini Saya katakan tadi Saya ambil dari kitab 30 larangan Syariat bagi wanita Tapi saya sebutkan hanya berapa saja Tidak seluruhnya Dan juga saya ambil dari beberapa kitab yang lain Yang juga Dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa yang ditulis oleh Syekh Al-Munajid diantaranya yang pertama yaitu berbuat syirik kalau ini umum untuk laki-laki dan perempuan syirik ini hukumnya dosa besar dan termasuk dosa besar yang paling besar Jadi Muharramat Istaha Bihan Nasu Yejibul Hadaruminha Yaitu dosa-dosa Yang dianggap ringan, dianggap remeh oleh manusia yang wajib kita berhati-hati Yang pertama dosa yang paling besar Dosa besar yang paling besar yang sudah saya sampaikan pada dua pekan yang lalu Yang pertama syirik Dan sudah saya jelaskan tentang akibat-akibat orang-orang yang berbuat syirik bahwa orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tong dasar surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an wa yaghfiru ma duna dzalika Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa syirik ini termasuk dosa besar yang paling besar, akbarul kaba'ir. Dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua, yang termasuk juga yang dilarang, larangan yang kedua, yaitu mendatangi dukun, atau ahli nujum, atau tukang sihir, atau paranormal, atau orang pintar. Dalam Islam, perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar dan ancamannya berat bagi orang yang melakukan demikian. Karena orang-orang yang datang ke sana Minta apakah itu Dia minta diobati Atau dia minta supaya mudah rezekinya Supaya banyak rezekinya Atau supaya dimudahkan jodohnya Atau supaya laris dagangannya Atau yang lain-lain Tentang masa yang akan datang Dan masalah-masalah yang gaib tentang yang seperti ini Rasulullah mengatakan Man ata arrafan Fasa'alahu anshayin Fasaddaqahu Lam tuqballahu salatun arba'ina Yawman Rawahu muslim Barang siapa yang Mendatangi seorang pramal Seorang dukun Lalu Menanyakan sesuatu dan mempercayainya Maka sholatnya Tidak akan diterima selama 40 hari jadi orang yang datang ke dukun itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari Datang ke tukang sihir Datang ke orang pintar Dan dukun-dukun ini di Indonesia ini terlalu gampang Dikatakan seperti kiai Padahal dukun Atau dia tukang sihir Tapi orang masyarakat menyebutnya dia seorang kiai Padahal jelas-jelas yang dipakai itu mantra-mantra Kemudian ada sesajen yang dia lakukan kemudian juga ada syarat-syarat tertentu dan yang lain yang mereka lakukan ini perbuatan adalah perbuatan syirik yang mereka lakukan dan orang yang datang ke sana termasuk orang yang tidak akan diterima syaratnya selama 40 malam bahkan lebih keras daripada itu disebutkan bahwa orang yang melakukan demikian itu dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Nabi SAW bersabda laisa minna man tatayyar lahu au takahana au takahana lahu au sahra au atakahinan fa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid Nabi, SAW bersabda, Nabi SAW bersabda dari sahabat Imran bin Hussein ia berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk golongan kami orang yang meramal dan minta diramal. Ya tidak termasuk golongan kami kata Rasulullah orang yang meramal dan minta diramal. Atau orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke dukun dan minta didatangkan dukun kepadanya. Kemudian. Orang yang menyihir dan minta disihir Jadi Orang yang melakukan sihir Dan juga orang-orang yang minta Supaya orang lain itu disihir Ini kata Nabi Tidak termasuk golongan kami Kemudian kata Nabi Barang siapa mendatangi seorang dukun Lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya Maka ia telah kufur Kepada apa yang telah diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanat yang jahid Jadi orang yang yang datang ke dukun itu Berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu dia telah kufur kepada Al-Quran Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Bahwa yang mengetahui yang gaib hanya Allah Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah saja seperti Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Kullayalaman fi al-samaوات wal-arḍil-ghayba illallah, wama yashuurna ayana yubatun." Bahawa tidak ada yang tahu di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka itu dibangkitkan. Kemudian juga dalam surah Jin dalam surah Jin juga Allah berfirman tentang yang gaib, bahwa yang gaib itu tidak ada yang tahu. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Kata Allah di dalam surah jin ayat 26 dan 27 Alimul ghaibi Allah mengetahui yang gaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada dan tidak ada yang mengetahui yang gaib itu seorang pun juga. arti Allah tidak akan tampakkan yang gaib itu kepada seorang pun juga illa man irtada kecuali kepada rasul yang dicintainya yang diridai oleh Allah. Berarti ada beberapa rasul yang diberitahu oleh Allah tentang masalah-masalah yang gaib. Tapi pada tidak ada seorang pun yang tahu masalah yang gaib. Kalau ada orang yang datang ke dukun kemudian dia mengatakan ada yang dikatakan itu benar. Yang benar itu kata nabi satu tapi dicampur dengan seratus kebohongan. Jadi ketika ada seorang wanita bertanya ya Rasulullah Terkadang mereka para dukun memberitahukan kepada kami tentang sesuatu Dan sama dengan kejadiannya Artinya betul seperti yang dia ramalkan atau seperti yang dia sebutkan Kemudian Rasul mengatakan itu adalah kalimat kebenaran Yang mereka sambar Artinya yang disambar oleh jin Yang kemudian jin ini membisikkan ke telinga para dukun Yang selanjutnya mereka mencampurkan dengan seratus kebohongan jadi ada memang satu atau dua yang betul yang betul akan tetapi dicampur dengan seratus kebohongan. Jadi hukum yang seperti ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jadi dukun sihir ini dalam Islam sangat dilarang. Jadi tidak boleh orang datang ke dukun bagaimanapun keadaan dia. Penyakit yang sangat berat sekalipun juga tidak boleh datang. Yang dikatakan orang pintar atau dukun atau paranormal tidak boleh datang. Dan kalau sampai dia datang dan kemudian dia tidak sembuh dan mati dalam keadaan demikian Maka dia mati dalam keadaan syirik Sekarang ini ya, menjamur Ya paranormal ini menjamur dan diberikan kebebasan Sehingga mereka membuka praktek-praktek di tempat-tempat umum Orang-orang pintar ini dukun-dukun paranormal Dan kita tidak boleh mendatangi atau bertanya kepada mereka tentang sesuatu Kalau kita datang dan bertanya Maka tidak akan diterima salat kita selama 40 hari Dan justru di zaman kejayaan Islam ini Orang-orang yang seperti ini Mereka disingkirkan, disuruh untuk bertaubat Dan tukang-tukang sihir ini disuruh untuk bertaubat Kalau tidak bertaubat dibunuh Bahkan di zaman Umar, orang-orang seperti ini dibunuh Karena tukang sihir itu sudah dianggap kafir Karena kafir, maka dia harus dibunuh sebab dukun atau tukang sihir dia bisa memanggil jin atau jin itu dia mau atau dia suruh, itu dia harus kufur dulu kepada Allah. Kalau dia tidak kufur, jin itu tidak mau datang. Jadi harus dia kufur. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tukang-tukang sihir itu dikatakan kafir. Di zaman Umar bin Khattab itu dibunuh dan e, haksah juga menyuruh untuk membunuh tukang tukang sihir dan ada termaktub dalam kitab utauhid kemudian yang ketiga yang ketiga yang termasuk larangan yang kalau yang tadi yang pertama dan kedua ini termasuk larangan untuk laki-laki dan perempuan nah sekarang mulai yang ketiga ini masuk kepada larangan-larangan yang dilanggar oleh para wanita yang tidak boleh dia melakukan perbuatan ini yaitu larangan menyambung rambut, larangan menyambung rambut termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda: "La anallahu alwasila walmustasila", mutafakun alaih. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Dalam keadaan bagaimana saja Apakah dalam keadaan dia rambutnya rontok Terkena penyakit Atau ketika pesta perkawinan Atau ketika yang lainnya Dalam keadaan bagaimanapun juga Tidak boleh seorang wanita itu menyambung rambutnya Pernah datang seorang wanita kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sesungguhnya anak saya ini Terkena penyakit Yang dia sebentar lagi akan menikah Dan Dan rambutnya ini rontok, bagaimana kalau saya sambung boleh tidak disambung rambutnya jadi mau jadi pengantin rambutnya rontok kemudian boleh tidak disambung rambutnya kata rasulullah, jawaban rasulullah la'anallahul wasilata wal mustaw silah Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambung rambutnya hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim ada dua riwayat yang seperti ini yang sama tentang larangan menyambung rambut. Dilarang menyambung rambut. Ya, seperti umpamanya seorang memakai rambut yang dikondek atau wig atau yang lainnya yang sifatnya disambung dalam Islam tidak dibolehkan menurut syariat ini dan hukumnya haram. Dan orang ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat larangan membuat tato atau mencukur alis dan merenggangkan gigi ini juga termasuk yang dilarang <tul> <tata> Rasulullah SAW bersabda La an Allahu al wasila wal mustausila wal washima wal mustaushima muttafaqun alaih Rasulullah SAW melarang Wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya Wanita yang mentato kulitnya dan wanita yang minta dibuat tato Tentang mentato ini umum laki-laki dan perempuan sama Tentang tidak bolehnya Artinya tentang mentato ini sama hukumnya Laki-laki dan perempuan tetap hukumnya haram Mencacah atau mentato hukumnya haram wanita-wanita yang merenggangkan giginya yang dia kikir supaya bagus ini juga termasuk yang tidak boleh mencukur alis juga termasuk yang dilarang mencukur alis dalam hadith Nabi SAW disebutkan bahwa wanita yang mencukur alisnya hukumnya haram Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya nah ini banyak dilakukan oleh wanita ini banyak dilakukan tentang mencukur dikatakan diantaranya sebagai tambahan dari yang tadi itu wal mutafallijatil husn yaitu perempuan yang mutafallijat, mutafallijat ini yang dia merenggangkan gigi untuk kecantikan termasuk ini ketiga hadisnya ini yang pertama tadi tentang masalah menyambung rambut yang kedua mencacah yang ketiga yaitu mencukur alis dan yang keempat di sini almutafallijalul husan yaitu orang yang merenggangkan giginya nah, mencukur alis ini termasuk yang diharamkan kalau mencukur alis ini tidak boleh dan hukumnya haram kalau seandainya dikatakan para ulama bagaimana kalau seandainya dia mencukur bulu yang ada di umpamanya kumis atau jenggot umpamanya terjadi tumbuh bagi wanita itu kata Imam Nawawi yang seperti ini tidak apa-apa Tidak termasuk yang dilarang. Jadi kalau untuk alis hukumnya haram Tapi kalau ditakdirkan Allah Seorang wanita itu umpamanya ya, Dia itu tumbuh Bulu di uh, kumisnya Atau di jenggotnya Ini tidak apa-apa dia untuk mencukurnya Bahkan yang seperti ini kata Imam Nawawi Dianjurkan Kecuali untuk laki-laki kalau untuk laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya, hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau laki-laki mencukur jenggot, hukumnya haram. Sebab Nabi SAW menyuruh laki-laki itu memelihara jenggotnya, membiarkan jenggotnya. Kalau dicukur, hukumnya haram. Ini untuk laki-laki. Kalau seandainya ada laki-laki yang mencukur jenggotnya, berarti sama dengan wanita. Karena wanita tidak berjenggot. Karena itu para ulama menyamakan laki-laki yang mencukur jenggotnya itu sama dengan wanita. Dan termasuk laki-laki yang dilaknat oleh Allah karena dia mencukur jenggotnya. Kemudian juga di dalam beberapa hadis ini sudah saya sampaikan tentang mencukur jenggot pada waktu pengajian malam senin. Sudah saya sampaikan dan termasuk berkali-kali saya sudah sampaikan tentang haramnya laki-laki mencukur jenggot itu. kemudian larangan yang lain saya tambahkan keterangan yang tadi supaya lengkap hadisnya la'anallahu'l wasilata wal mustaw wal washimata wal Mustaushima, wal mutanam wal mutanam misad wal wal mutanam misad mutanam misad itu artinya perempuan yang mencukur alisnya kemudian wal mutafallijatil husan dan perempuan yang merapikan giginya untuk menggenggam giginya untuk uh, kecantikan ini termasuk yang dihar diharamkan oleh Allah maksudnya Kemudian larangan lain lagi yang ke lima kalau tadi menjadi satu yang keempat itu kemudian yang kelima larangan yang dilakukan juga oleh wanita yaitu larangan menampakkan perhiasan yang dimaksud di sini yaitu wanita yang keluar rumah dalam keadaan tidak memakai busana muslimah wanita yang keluar dalam keadaan tidak memakai busana muslimah juga termasuk yang dilaknat diharamkan mereka itu keluar dalam keadaan tidak memakai busana muslimah dan ini masih banyak di, dilakukan di mana-mana artinya masih banyak kita lihat wanita-wanita yang terbuka auratnya terlihat bentuk tubuhnya dan ini dilarang menurut syariat Islam perintah Allah kepada seluruh wanita agar mereka memakai jilbab memakai busana muslimah bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59 Dalam surah Al-Hazm, surah 33:59. Ya yuhan Nabiu kuli azwajika wa banatika wa nisail muaminina yudnina alihin min jalabi bihin. Zalik adna yu'rafna fala yudzina wa kana Allahu ghafur rahimah. Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan kepada kaum mukminin, Artinya nisa mu'minat Kepada para wanita Agar mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka Yang demikian lebih rendah untuk dikenal Dan mereka tidak diganggu Dan Allah maaf pengampun lagi maaf penyayang Dalam ayat ini diperintahkan bagi wanita itu memakai busana muslimah memakai jilbab dan jilbab ini menutup seluruh tubuhnya kecuali yang dikecualikan menurut keterangan para sahabat yaitu muka dan kedua tapak tangan artinya seluruhnya wajib ditutup yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya jadi kalau seandainya dia mau lebih terhormat lagi dia memakai cadar itu yang ahsan, itu yang afdal itu yang utama tapi yang harus dipenuhi dulu kriterianya bahwa seorang yang memakai busana muslimah bukan sekedar asal pakai akan tetapi juga harus memenuhi kriterianya busana muslimah itu artinya yang menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat itu muka dan keluar tapa tangannya dan jilbabnya ini bukan pakaian yang tipis bukan yang transparan tapi pakaiannya tebal longgar bukan pakaian seperti laki-laki memakai celana bukan seperti pakaiannya orang-orang kufar bukan pakaian yang syuhrah yang mencolok, itu disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama, jadi bukan hanya sekedar memakai saja, akan tetapi syarat-syaratnya itu harus dipenuhi nah ada juga sebagai anugang, Alhamdulillah sudah memakai busana muslimah, tetapi syaratnya belum terpenuhi karena itu harus dipenuhi syarat-syaratnya jadi pakaian itu harus menutupi seluruh tubuh. Pakaian itu harus menutupi seluruh tubuh. Sebab Allah mengatakan dalam Al Qur'an dalam surah An Nur, walayubri nazina tahunna illa mazhar minha dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak. Dijelaskan diantaranya yang tampak itu yaitu muka dan kedua tapak tangan. Meskipun ada yang menafsirkan lain Tentang makna ini Jadi seluruh tubuhnya harus ditutup Kemudian Di antaranya lagi Yang disebutkan tentang syarat Kriteria busana muslimah ini Yaitu tidak boleh sempit Tidak boleh ketat Jadi harus menutup seluruh tubuhnya Yang kedua syaratnya itu Tidak boleh sempit Tidak boleh ketat sebab dengan pakaian yang ketat itu akan terlihat bentuk tubuhnya akan terlihat lekuk tubuhnya ini tidak dibenarkan menurut syariat islam kemudian yang ketiga syarat yang ketiga yaitu tidak boleh menyeupai pakaian laki-laki karena itu dilarang Wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan dilaknat oleh Rasulullah kata Abu Hurairah, lantat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al rajul yalbasulib setal marah wal marah talbasulib setal rajul. Akhrajahu Abu Daud, Wan Nasai, Wahmat, Wan Nasai fi Ishratin Nisa. Dari Abu Hurairah, ia berkata telah. Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki kadang-kadang ada juga yang suami pakai pakaian istrinya istrinya pakai selanak suaminya ini misalnya tidak dibolehkan hukumnya haram dan dilaknat oleh Rasulullah SAW hadis ini sahih direwetkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Nasai kemudian untuk wanita untuk wanita, kalau dia memakai pakaian Seandainya pakaian ini menutupi mata kaki Tidak jadi masalah bagi wanita Berarti karena kakinya juga harus dia tertutup Dan memakai kaos kaki Jadi yang boleh terlihat hanya muka dan kedua kapat tangan Berarti kakinya juga harus tertutup Karena itu untuk wanita Seandainya pakaian itu melewati mata kaki Tidak jadi masalah Yang jadi masalah itu untuk laki-laki Kalau untuk laki-laki tidak dibenarkan Kain atau celananya melewati mata kaki. Nah, untuk laki-laki tidak dibenarkan celana atau kainnya itu melewati mata kaki. Yang diselakan dengan isbal, isbal bagi laki-laki tidak boleh. Jadi kain atau celana melewati mata kaki itu kata Nabi ma'asfala min al kabayni min izari fabinor, yaitu setiap apa apa yang melewati mata kaki dari kain maka tempatnya di neraka. Hadis sini sahih Rw. Bukhari Tapi kalau untuk wanita tidak terkenal larangan ini Sebab wanita kakinya itu wajib ditutup Maka dia tutup dengan memakai Kaos kaki atau kainnya itu dilebihkan Dan tidak boleh wanita ini pakaiannya menyerupai pakaian laki-laki Bapak ada juga yang atasnya pakai jilbab Bawahnya pakai celana Bahkan ada yang lebih sadis lagi pakai blue jean Yang ketat Ini tidak dibolehkan jadi kalau memakai busana Muslimah seluruhnya dan tidak ada istilah pakai e, busana Muslimah itu cuma pakai topi saja. Ada wanita yang cuma pakai topi, lehernya terlihat, di tangannya terlihat, sekedar asal pantas saja. Dalam Islam tidak boleh, harus seluruhnya secara kafah itu harus dilaksanakan. Artinya seluruh tubuhnya harus tertutup, pakaiannya itu harus longgar, tidak ketat dan tidak boleh menyerupai laki-laki, pakaian laki-laki. Kemudian diantaranya syarat-syarat yang lain itu Yaitu pakaian itu bukan pakaian yang bentuknya perhiasan Maksudnya, artinya pakaian yang tidak mencolok Jadi warna-warnanya itu juga jangan warna-warna yang mencolok Kemudian juga diantaranya tidak boleh Memakai wang-wangian nanti untuk wang-wangian ini saya akan sebutkan sendiri tentang keterangannya yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Jadi Ada beberapa kriteria dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin al Albani dalam kitabnya Jilbab Almaratil al Muslimah tentang jilbab Almaratil al Muslimah dibawakan beberapa kriteria memakai busana Muslimah itu. Kemudian yang lain lagi Yang disebutkan dalam larangan ini Ini tentang masalah pakaian Kemudian untuk masalah pakaian ini Yang perlu saya tekankan tentang masalah pakaian Jangan ada dari ibu-ibu e, Atau wanita secara umumnya Yang pakaiannya itu ya sekedar asal pakai saja Dia harus mentaati perintah Allah dan Rasulnya Seperti yang sudah saya sebutkan Dan dia harus melaksanakannya itu di mana saja Artinya bukan hanya ketika datang ke pengajian pakai jilbab apakah di tempat pengajian ini apakah dia keluar dari rumahnya atau ketika dia ada tamu di rumahnya dia wajib memakai busana muslimah umpamanya ada tamu yang bukan jelas bukan makromnya orang lain maka dia harus tutup pakaiannya tidak boleh terlihat auratnya ini bahwa ada juga yang kadang-kadang kalau untuk pengajian pakai jilbab yang rapi tapi kalau umpamanya ketika belanja sayur umpamanya atau ketetangganya Ya terbuka auratnya Ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam Wanita yang terbuka auratnya Yang mereka itu Berpakaian tapi telanjang Termasuk yang diancam oleh Rasulullah Termasuk min ahlin nar Termasuk penghuni neraka kata Rasulullah Rasulullah bersabda Sinfani min ahlin nar Lam arahuma Kaumun ma'hum ma siyatun kazna bil bakar Yadribu nabihan nas Wanisaun kasiatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna ka aslimatil buktil mailah la yadkhuluna al jannata wa la yajidna rihaha wa in rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya sampai zaman nabi aku belum pernah melihat Kata rasulullah yaitu satu kaum yang bersamanya cambuk artinya dia memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk orang yang kedua, golongan yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang Yang mereka ini mumilat, mencondongkan laki-laki Mereka berjalan berlenggak-lenggok Kepala mereka seperti punuk-punuk ontar Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga Sedangkan bau surga itu tercium sejauh perjalanan segini dan segini Hadis ini sohid direwetkan oleh imam muslim ya tidak boleh mereka itu sampai terlihat auratnya terbuka atau mereka berpakaian dan pakaiannya itu bukan menutup aurat tapi pakaian yang telanjang seperti pakai rok atau pakai jilbab tapi tipis transparan atau pakai juga tapi ketat ini masih terlihat berpakaian tapi telanjang dan ibu-ibu wajib juga menda'awakan kepada yang lain bagaimana caranya supaya mereka itu tidak tabar ruj supaya mereka tidak tampak auratnya tidak tampak perhiasannya sebab tabar ruj ini termasuk yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran walatabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu kata Allah dalam Al-Quran ya tabar ruj ini yaitu perbuatan wanita memamerkan segala kecantikan tubuhnya ini yang diharamkan Karena itu wajib kita mengingatkan para wanita agar mereka menutup aurat Dan tidak boleh kita tinggal diam Harus terus dakwah ini harus jalan supaya mereka itu menutup auratnya Karena dengan terbuka aurat banyak laki-laki yang kemudian bangkit syahwatnya Yang kemudian ada juga yang kemudian berbuat maksiat Bahkan juga ada yang berzina dengan sebab itu Karena itu kita wajib berusaha bagaimana Supaya wanita-wanita yang lain juga Menutup auratnya Sebab Nabi mengatakan bahwa wanita yang terbuka auratnya Termasuk penghuni neraka Dan mereka tidak akan mencium bau sorga Kemudian diantara larangan lagi Yang Nabi larang bagi wanita ini Yaitu larangan Keluar rumah dengan memakai wangi-wangian Memakai parfum Termasuk yang dilarang Memakai farfum Rasulullah memberikan perumpamaan wanita yang keluar rumahnya Dengan memakai wangi-wangian Termasuk perempuan zaniah Perempuan yang berzina Saya bawakan beberapa periwayat Nabi bersabda Tentang wanita yang hadir untuk sholat isya Pada hakikatnya para wanita dianjurkan mereka untuk sholat di rumahnya yang wajib berjamaah itu untuk laki-laki Ini juga sudah saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu Tentang wajibnya laki-laki sholat berjamaah Kalau Untuk laki-laki wajib mereka datang ke masjid Wajib hukumnya Dan tidak ada istilahnya uzur bagi dia Karena ngajar umpamanya Atau karena kerja Atau karena dagang atau yang lain Kemudian tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah Tidak ada alasan, tidak ada uzur umpamanya alasannya, ya kan saya ngajar anak-anak TPA, jadi enggak wajib selalu berjamaah, enggak ada enggak ada uzur itu, tetap berhenti sebentar sholat, kemudian tinggalkan lagi, tidak lama waktunya hanya 10 menit nah untuk wanita itu dibenarkan dia ya, untuk sendiri-sendiri bahkan wanita yang terbaik di rumah wanita yang terbaik di rumah kalau seandainya para wanita ini ingin juga datang ke masjid maka nabi mengatakan kepada mereka kata nabi, idah syahid Bida shahidat ihdakunnal isha wa fi riwayatil masjid fala tatibu tilkal lailah rahim muslim kata nabi apabila seorang dari kalian ingin hadir ingin juga datang ke masjid untuk sholat isya maka tidak boleh kalian memakai wangi-wangian hadis nah, ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim jadi wanita dianjurkan untuk sholat di rumahnya tapi kalau seandainya mereka mau ke masjid mau subuh atau isya atau umpamanya salat tarawih. Biasanya wanita umumnya datang ke masjid untuk salat tarawih. Maka mereka tidak boleh keluar rumahnya itu memakai wangi-wangian. Tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih kata Nabi ayyumama'atin asabat bakhura wa la tashhad ma'nal isha' al Muslim. Kata Nabi setiap wanita yang memakai wangi-wangian maka jangan sekali-kali datang untuk mengerjakan sholat isya bersama kami Jadi kalau dia mau juga datang ke masjid tidak boleh pakai wangi-wangian Kata Nabi kalau siapa saja yang datang memakai wangi-wangian jangan hadir Artinya disuruh pulang oleh Rasulullah Tidak boleh hadir untuk sholat isya berjamaah Atau taraweh berjamaah disuruh pulang Ini kaitannya dengan masalah sholat isya Nah kalau untuk Ramadan kaitannya isya dengan taraweh Maka mereka tidak boleh hadir dalam keadaan memakai wangi-wangian atau farfuah dan ibu-ibu ibu wajib mengingatkan Ini untuk ke masjid saya tidak boleh Ke masjid, tempat ibadah tidak boleh Apalagi keluar rumah, ke pasar rompamanya. Atau ke tempat yang lain tidak boleh Orang yang keluar rumah Memakai wang wangian memakai farfu bagi wanita ini Nabi memberikan perumpamaan seperti ini Ayyumam ra'atin Istaharat Pamarat bi'qumin Li'ajidu ri'haha fahiyaz zaniyah Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasai kata Nabi setiap wanita yang mana saja yang memakai wang wangian lalu ia berjalan melewati satu kaum dan tercium baunya bau wanginya itu maka berarti dia telah berzina Jadi, perempuan ini zania dikatakan perempuan lacur oleh Rasulullah SAW yang mengatakan begini Rasulullah SAW hadis ini sahih dirawatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Tirmidhi dan nasai jadi mereka boleh memakai wangi-wangian di rumah untuk suaminya atau mereka mandi minyak wangi pun boleh di rumahnya mandinya pakai minyak wangi boleh di rumahnya untuk suaminya tapi kalau keluar rumah tidak dibolehkan kalau mereka keluar rumah pakai wangi-wangian dalam islam hukumnya haram dan ini penjelasan dari rasulullah juga dari sahabat dan juga para a'imah menjelaskan tentang masalah ini Kemudian yang ketujuh Yang ketujuh yaitu kufur kepada kebaikan Kufur kepada kebaikan Seorang wanita diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersyukur Jadi kalau berumah tangga itu dia wajib banyak bersyukur Terhadap apa yang Allah berikan nikmat dalam rumah tangga itu tidak boleh dia kufur, umpamanya dia suami dalam keadaan yang pailit atau bangkrut Atau memang usaha dia sudah semaksimal mungkin dan dia mendapatkan rezeki yang pas-pasan Maka dia menerima tidak boleh banyak menuntut dan tidak boleh dia kufur kepada kebaikan Umpamanya mengatakan kamu ini selama nikah sampai hari ini belum pernah berbuat baik Padahal selama itu dia sudah berbuat baik, tapi karena suatu hal dia bangkrut atau jatuh atau ya, jatuh dagangnya atau failit atau dalam keadaan yang sulit dia untuk usaha maka tidak boleh dia kufur kepada kebaikan dan tidak boleh dia banyak menuntut. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kata Nabi: Uri itu nar. Jadi, jika aktar ahliha an nisa, yakfurna, kila ayakfurna bila, qala yakfurna al ashir, wayakfurna al ihsan, lauhsanta ila ihdahuna al dahra, thumma raa'at minka shi'a, kala maraaitu minka khairan kab. Mutafakun alaihi. Kata Nabi, aku diperlihatkan neraka, aku ditampakkan neraka oleh Allah, diperlihatkan neraka maka yang paling banyak aku lihat penghuni neraka itu adalah para wanita atau rasulullah aku diperlihatkan neraka ternyata yang aku lihat penghuni neraka itu yang terbanyak adalah wanita mereka itu kufur kemudian ada sahabat wanita bertanya ya rasulullah apakah mereka kufur kepada Allah maka rasulullah menjawab mereka berbuat kufur kepada keluarga dan mereka kufur terhadap kebaikan kalau seandainya engkau laki-laki berbuat kepada salah seorang dari mereka kebaikan maka atau lalu ia lihat dari kamu itu sesuatu maka ia mengatakan sesungguhnya engkau belum pernah berbuat baik kepadaku sedikit pun juga atau dia mengatakan aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim Ini sabda Rasulullah dan Rasulullah tidak berdusta Rasulullah selalu berkata yang hak berkata yang benar Rasulullah mengatakan bahwa yang terbanyak pengundi neraka adalah wanita Rasulullah mengatakan kenapa yang terbanyak wanita itu ketika ditanya dijawab karena mereka itu kufur kepada suami dan mereka itu kufur kepada ehsan perbuatan baik suami atau mereka banyak menuntut dalam Islam dilarang seorang wanita itu banyak menuntut kepada suaminya bahkan Allah tidak akan melihat seorang wanita yang banyak menuntut kepada suaminya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diterangkan Imam Nasai dalam kitabnya Isharat Nisa kata Nabi Inna Allah alayyam dhuul ilam ratin atas kulli zaujiha wahyilatastakni anhu Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak merasa cukup dan banyak menuntut dia tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut jadi seorang suami wajib dia mencari nafkah dan Allah sudah perintahkan demikian dan Nabi juga menyatakan demikian bahwa di antara hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami wajib dia memberikan nafkah kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin sudah berusaha dari dari pagi dia bekerja sampai sore hari dan setiap hari dilakukan demikian tapi dapatnya hanya itu yang dia dapat itu yang dia peroleh rezeki yang Allah telah berikan ya segitu saja umpamanya sehari hanya dia mampu mendapatkan uang dua ribu atau tiga ribu perak dan itu yang dia sanggup maka kewajiban bagi si istri untuk bersyukur kepada Allah. Jadi dia harus menyuruh suaminya untuk berusaha. Dan kalau dia sudah usaha semaksimal mungkin dan dia sudah bekerja, sudah banting tulang, kemudian dapatnya hanya seperti itu, maka kita wajib bersyukur dan Kita tidak boleh banyak menuntut dan wanita ini harus berdoa kepada Allah menobatkan mudah diberikan rezeki yang halal. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita dan sabar terhadap keadaan yang ada. Mudah-mudahan keadaan yang sulit itu justru akan keadaan yang sulit itu justru akan membuat dia akan diberikan kelapangan oleh Allah. Sebab setiap kesulitan yang dialami seorang kesulitan itu mesti ada jalan keluarnya. Kesusahan, kesulitan itu tidak selamanya akan menimpa seorang mukmin. bab Nabi mengatakan wa alam anna an-nashra ma'a as-sabr wa anal faraja ma'al karb Wa anna usri Ketahuilah Sesungguhnya kemenangan itu ada bersama kesabaran Kemudian kelapangan itu ada bersama kesulitan Dan setiap kesulitan bersamanya ada kelapangan, ada kemudahan Jadi mesti setiap kesulitan Apakah dalam masa maisha Mata pencarian Atau dalam masalah yang lainnya InsyaAllah sudah itu Allah akan berikan kemudahan Kemudian di antaranya lagi yang lain yang termasuk yang dilarang ini untuk wanita dan untuk seluruhnya yaitu tentang mengganggu tetangga, menyakiti tetangga itu termasuk juga yang diharamkan. Dalam Islam, seorang yang mengganggu tetangganya itu akibatnya berat. Yaitu dia tidak akan masuk surga dalam artian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan berarti dalam neraka itu kekal. Selama dia masih ada iman, dia akan masukkan ke surga nanti. Tapi dicuci dulu di neraka. Jadi wanita yang mengganggu tetangganya atau laki-laki yang mengganggu tetangganya, maka mereka ini akan diazab oleh Allah. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Wajib kita berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 36 tidak kita berbuat baik kepada tetangga. wal jaridil kurba wal jaridil junub dan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh kita wajib berbuat baik kemudian Jibril juga selalu mewasiatkan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga Kata Nabi maazalah Jibrilu yusini bil jarhat tazanan Tuhan nahu sayu tetaplah Jibril itu berwasiat kepada aku agar aku selalu berbuat baik kepada tetangga sehingga menyangka bahwa tetangga ini mendapatkan warisan artinya diperintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga wanita yang tidak berbuat baik pada tetangga atau laki-laki yang tidak berbuat baik pada tetangga mengganggu dengan lisannya mengganggu tetangganya dengan lisannya atau dengan yang lainnya maka diancam masuk neraka seperti ada seorang wanita di zaman Rasulullah yang dia rajin sholat malam yang kemudian sahabat sudah menilai bahwa dia wanita yang baik akan tapi Nabi mengatakan tidak dia termasuk penghuni neraka ahlin dia termasuk penghuni neraka Kenapa ya Rasulullah? Karena lisannya, lidahnya itu tidak lepas mengganggu tetangganya Maka kita wajib berbuat baik kepada tetangga dan tidak boleh mengganggu tetangga dengan lisan kita atau dengan tangan kita atau dengan yang lain Ini tidak dibenarkan Ini perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mempunyai makanan atau kita masak lebih kita berikan kepada tetangga Disuruh kita membanyakan kuahnya kemudian membagi tetangga Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat wanita Ya, ini diantara larangan-larangan yang yang ada dari sekian banyak larangan. Belumnya masih banyak lagi yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tentang tidak bolehnya wanita melakukan perbuatan suatu dan juga tentang yang sudah kita bahas. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk Anda sekalian dan bisa dilaksanakan dan juga ibu-ibu bisa mendakwahkan juga kepada yang lainnya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin